Tau tiru kata Rasulullah, witirlah kita semua, karena kata Rasulullah kalau kita enggak witir, falisamini. bukan dari golonganku, ini kan gawat, dulu saya juga termasuk orang yang menyepelekan soal witir ya, padahal saya juga tahu, inna Allah ya hebbul Allah itu senang sama witir ya, tapi ya itu karena barangkali tidak berpengetahuan cukup saya, Belum mementingkan yang namanya Witir. Pernah pada satu hari ya di Masjidil Haram, dan mudah-mudahan saya menyampaikan ini tidak dalam keadaan yang ria atau sumah. Saya menyadari itu, ada satu kesalahan saya selama ini. Itu saya tidak berkenan manjangin malam. Yang disebut manjangin malam itu, kita bangun bukan sekedar 30 menit sebelum subuh gitu, tapi Satu jam atau satu setengah jam Atau bahkan kalau perlu dua jam sebelum subuh Itu yang disebut dengan manyangin malam Jadi pada suatu ketika saya sholat subuh Di Masjid Al haram Kemudian imam membaca Salah satu ayat di surah Al-Insan Bunyinya itu Saya kenal itu Saya tahu dan Saya paham maknanya Tapi saya tidak Pernah menemukan itu dalam kehidupan saya Ketika saya Senang ya Dulu ketika saya banyak masalah gitu ya, Ketika saya mencari Allah uh, Ya pernah sih gitu Bangun dari mulai jam 3 sampai jam 7 pagi Kemudian saya manfaatkan untuk menulis Yang kemudian hasilnya ya, uh, Yang kemudian hasil adalah Buku-buku uh, wisata hati ya. Tapi ketika cenderung naik gitu kehidupan mulai membaik Kebiasaan itu saya tinggal gitu. Nah itu saya kemudian mențându-i tu căsătoreană, cu care te vei căuta, cu care vei fi împreună, Dan care vei fi împreună, cu care vei fi împreună, cu care vei fi împreună, cu care vei fi împreună, cu care Lailan tawila, pada malam-malam yang panjang. Yes, salam Saat itu saya menangis, ya, merasa, kemana aja gitu. Sayang sekali, gitu, kalau kita sudah dianugrahi malam sama Allah, tapi mudah malam itu menjadi terasa sangat pendek, karena habisannya untuk tidur. Makanya saya berharap, mudah-mudahan ke depan, ya, kita sama-sama bisa menghidupkan malam scolo nete ya tidak ada lagi waktu yang terbaik antara seorang hamba dengan eben dengan pentru kecuali cu în olații Vhãicăm în dupac si o mese banks panșta işare înz героane venit Allah é chiar opinur Porci'saltărelowej. În 하지만 e mine lai lai, ali sizul îi Allah hambat ya ketika seorang hamba meminta itu ketika menjelang sahur ini juga satu kesalahan yang saya uh, rasakan sebagai satu kesalahan saya yang fatal itu saya menghendaki ampunan dari Allah tapi kenapa saya tidak mencari ampunan itu di waktu sahur Itu antara tahajud dan subuh ya. Atau bahkan barangkali nggak apa-apa ketika di waktu tahajidnya Katakanlah jam 3 atau jam 4 atau jam 4 Kalau memang subuhnya itu jam 5 Dan subhanallah ya ada amalan-amalan qoblas subuh Amalan-amalan sebelum subuh itu luar biasa menurut saya gitu. Satu diantaranya yang saat ini pun Ya saya sebut untuk diri saya mobil khususnya adalah mobil Kita beristighfar di saat sahur kita coba bermunajat memohon ampunan dari Allah subhanahu wa taala ketika manusia masih banyak yang tertidur ada jalan tol ya yang highway jadi sepi itu nggak ada nggak ada banyak pejalan kaki nggak ada banyak pengendara mobil istilahnya begitu ya kita memohon ampun langsung dalam keadaan sepi kepada Allah dan Allah pun saat itu juga datang menghampiri kita kan Allah turun ke langit dunia ketika kita Bertahajud, farla waie sa darată cu Dan bersihd farla diriku Terutama kita beristihfar Di waktu sahur Sambil menyambut datang subuh Bismillahirrahmanirrahim وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَاءً إِبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dan, pădea sebagăian malam, lăcucan-lah solat tahajud, sebaghe suatul ibadah tamban bagimu. Muda-mudahan, Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Cerita berikut ini mudah-mudahan membuat kita termotivasi untuk senantiasa e, menjaga sholat sunat duha dan menjadi orang-orang yang sayang kalau sholat duha kita tinggal ya. Atau ada satu pagi yang kemudian kita meninggalkan sholat duha. Pada suatu ketika itu ada seorang e, kawan yang dia tidak e, bekerja. Dan dia tahu bahwa sholat duha itu katanya bisa membuat dia punya rizki menjadi ada. Tapi kan yang dia bingung, dia nggak kerja, bagaimana mungkin dia bisa punya rezeki Tapi kan dia percaya janji Allah itu bahwa duha, ya bisa membuka rezeki dia salat duha. Gitu dia dua, dia kerja set, betul. Dia kerja, Masya Allah ini. Ayang nah, yang kemudian terjadi, salat duhanya itu uh, berhenti ketika kerja. Nah yang dia rasakan ketika berhenti itu salat duhanya, gak tahu gimana pekerjaannya berhenti lagi. Dia ingat cerita di awal, dia salah duha lagi, kerja lagi, nggak lama berhenti lagi, dia sadar lagi, dua lagi, kemudian dia berhenti lagi, subhanallah Sampai pada suatu titik dia merasa uh, menyadari ya bahwa, oh jangan-jangan betul-betul ada korelasinya ini antara salah duha dengan uh, pintu rezeki Masalah nanti pintunya luat mana, itu memang urusan Allah, akhirnya dia istiqomahin, ketika dia istiqomahin dia merasa dia dapat pekerjaan yang baik Dan dia terusin dohanya, eh, dia dapat terus lagi pekerjaan lebih baik. Hingga saat ini dia tercatat sebagai salah satu direksi e, perusahaan kurir terbesar di tanah air. Dan dia bilang sama saya, doa itu memang luar biasa. Dan semakin kita jaga, akan semakin luar biasa lagi. E, waktu sholat jumat di atin dan khutbah di sana, e, selesai sholat jumat, ada jemaah yang ngacuka tangan. Dia mendekat, kemudian dibilang, Ustadz. Sholat duha itu ternyata bukan cuma urusan rezeki loh. Sholat duha itu juga bisa bikin saya jadi punya anak ternyata. Saya nanya sama dia, bagaimana ceritanya? Jadi begini, Bustad, saya e, tidak begitu pandai sholat ajud, dibilang, Tapi saya pikir kalau nggak ada petang ajud, masa duha hilang juga, gitu. Lalu dia sholat duha. Setelah sholat duha, dia pikir sayang juga kalau tidak eh pe Doamne, Allah karena este itu hak ya ca un copil, ca un staien, ca un baba, ca un staien, ca un baba, ca un staien, ca un baba, ca un staien, ca begitu kira-kira cerita ini dia selama baba, tahun penuh staien, ca un baba, ca bilang begini, Tadi kan Antum bilang Anak kan juga rezeki. Kalau orang punya anak kan suka disebut sama orang ya belum rezeki kali, belum dikasih amal dari Allah. Buat Anda yang belum punya anak, bolehlah terapi sholat duha sebagai pintu ya, sebelum doa itu dipanjat dan layak dilakukan. Mudah-mudahan bukan cuman anak yang saudara dapatkan, tapi juga Allah Subhanahu wa taala dan rido-Nya. Kebanyakan orang itu kalau minta pertolongan, itu suka ke manusia dulu. Ke tetangga, ke saudara, ke majikan, ke pimpinan, ke bagian keuangan. Dan tidak jarang, barangkali malah pulang ke rumah orang tua dan mertua. Ya. Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban. Kalau lagi punya masalah. Ya. Di antara jamaah yang pakai, rupanya dia butuh duit 7 juta setengah untuk dia punya anak tiga yang sedang butuh biaya. Dia pakai tuh. Dia sholat duha bersama istrinya, satu hari 6 rokaat, dua, dua, dua, ya, tiga salam ya, masing-masing satu salam setiap dua rokaat. Apa yang terjadi dalam waktu dua minggu, subhanallah, dia nggak tahu ya punya rembesan apa bonus gitu loh. Dari kantor itu sebesar, tujuh, e, bukan 7 juta setengah, tapi 12 juta malah lebih. Saya bercanda tuh sama dia, saya bilang, kalau ente sholat duhanya cuman cuma 6 rokaat, dan sendiri ya 6 juta, juta itu dapatnya. Saya mencanda tadi ya kalau ente salat duha 6 rakaat dan sendiri ya dapatnya 6 juta tuh. Tapi karena itu salat berdua sama istri, eh, subhanallah dapatnya 12 juta. Apa yang terjadi? Kemudian uh, si sahabat ini, ya, si kawan saya ini, si jamaah ini meneruskan kembali salat duha-nya. Dia fikir, kalau yang 7 juta setengah berhasil, malah dapat lebih 12 juta, bagaimana ya kalau dia jajal di urusan yang 51 juta?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 Letaknya bukan cuma hanya kehebatan Fadirah sholat duha itu, tapi keistikamahan si fulan, kemudian keyakinan bahwa sholat duha ini bisa mengantarkan dia lebih cepat lagi mendapatkan pertolongan Allah. Dan kemudian yang paling pentingnya adalah satu doa yang tulus dari hati dia bahwa Allah berkenan menolong dia dan yang membuat dia berhasil. Ayo mari kita sholat duha dan kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wadduha Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah Walaili idza saja Dan demi malam apabila telah sunyi. Mâ wadda'aka rabbuka wa Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad Dan tidak pula membencimu Dan sungguh yang kemudian itu Lebih baik bagimu daripada yang permulaan يعطيك ربك dan sungguh telah Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. bukankah Dia mendapati-mu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu Dan dia mendapatimu sebagai mu seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan Maka terhadap anak yatim Janganlah engkau berlaku semenang-menang Dan terhadap orang yang meminta-minta Janganlah engkau menghardik-Nya Uam, bini, meti, robi, kafahadis. Dan tarhadab nick matuhan mu. Hendaplah anka unja takan, dunan br-sukur. Bismillah i roahman i roahim. Uam, minnah i ada, seorang kawan yang bergerak di bisnis eh property, vandul ya insule, beli pulau a saat prapaat in mijlocul insulei, s-a epuizat benzina, s-a ramas in ambin, si in conditiile aceleiaste, au pierdut toate mancarea, pana cand s-a intamplat in seara, atunci au cerut ajutor de la Allah, au fost Allah, au pierdut toate mancarea, Allah, au fost Allah, tahajud sudah menyelamatkan hidupnya. Kenapa kemudian kita juga tidak mau bertahajud? Bahkan kalau bisa ketika kita hidup terang, tidak punya masalah, kita simpen tuh kekuatan tahajud supaya nanti yang namanya kan itu ujian ya atau, uh, roda kehidupan kadang, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang, -kadang, kadang, kadang susah, kadang ada kaya, kadang ada jatuh miskin. Nah, ketika kita dalam suasana yang sulit, maka amalan-amalan kita termasuk tahajud itu bekerja. Ada lagi orang-orang yang kemudian merasakan Fadila tahajud ketika dia susah, kemudian e, berubah menjadi senang. Ketika menjadi senang, hilang tahajudnya. Lalu kemudian Pak Kurut lagi, ada di antara kita yang mengatakan begini, itu sih tahajudnya karena pengen senang, karena pengen kaya. Padahal bukan begitu, bahwa tahajud itu memang akan mengatakan orang jadi senang, jadi kaya. Yang salah itu tidak istiqomanya. Kenapa juga pas susah tahajud, pas kaya jadi hilang, Harusnya kan pas susah tahajud, kaya, jadi nambah dong. Kalau tadinya dua rakaat sekarang empat rakaat Kalau tadinya empat rakaat sekarang empat rakaat Ada orang yang tidak kerja, kemudian dia duha. Setelah kerja, hilang duhanya. Hilang juga kerjaannya. Lalu sebagian mengatakan, itu sih, duhanya karena pengen kerja doang. Akhirnya begitu uh, uh, Allah jawab, pekerjaan, duhanya hilang. Lain kali jangan duha karena pengen kerja. Duhalah karena Allah. Ini juga kalimat menurut saya tidak terlalu tepat bahwa a ajain nama yang tidak punya kerjaan dan tidak e, punya penghasilan atau lagi mencari pekerjaan dan pengen penghasilan tambahan duha dong lalu ajarkan juga kepada mereka kalau nanti sudah dapat pekerjaan sudah dapat penghasilan tambahan jangan lupa tetap kerjakan itu duha atau bahkan tambahin bahwa ya dalam suasana kita takut kalau bermasalah mendekatkan diri kepada Allah itu juga adalah sebuah jalan yang utama tapi lebih utama lagi kalau kita terus mendekatkan diriun cu adan kita sehat kita senang kita jaya kita tidak punya masalah Allah ada di setiap kesulitan kita dan Allah juga ada di balik kemudahan kita insya Allah kita akan selalu dapat pertolongan Allah kalau kita terus-menerus ada di dekatnya Allah Inna ar-Rahman al sesungguhnya bumi Allah itu luas kalau bumi Allah yang namanya Indonesia yang pokemain jadi kemudian setiap sabtu pagi jam 7, Sama-sama menegakkan salat sunnah di seluruh tanah air Kita berdoa dengan doa yang sama kita panjatkan untuk bangsa kita, untuk agama kita, untuk diri kita, keluarga kita dan masa ini Rasanya akan terjadi suatu keberkaan yang luar biasa Insyaallah mudah-mudahan kita suarakan terus majlis duha